Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi Edisi Hari Ini Rabu 22 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah Pangdam Teguh Arif disambut dengan pedang pora di Makodam Iskandar Muda Taliban bebaskan 160 warga sipil yang diculik dari 3 bus JK ungkap alasan pemerintah tidak tetapkan gempa Lombok jadi bencana nasional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 Gertlun Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayjen TNI Teguh Arif Indrat Moko bersama istri tiba di Makodam setempat Banda Aceh selasa pagi. Teguh Arif resmi menjabat Pangdam Iskandar Muda menggantikan Maijen TNI Teguh Abdul Hafil Fudin SH SIPMH. Teguh Arif dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono di Gedung Ahanasution, Markas Besar Angkatan Darat Jakarta Pusat, Senin kemarin. Setelah dilantik, Teguh Arif langsung terbang ke Aceh, untuk berkantor. Kehadirannya disambut dengan tradisi pedang di Makodam Iskandar Muda. Sementara Mayjen TNI Tegu Abdul Hafid Fudin yang menjabat Pangdam Iskandar Muda sejak 9 Maret 2018 dipindah tugaskan menjadi perwira staf ahli TK3 bidang Intekmil dan Seber Panglima TNI. Jabatan tersebut yang selama ini ditempati oleh Mayjen TNI Tegu Arif Indrat Moko. Sudirlun Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan alasan utama pemerintah tidak menetapkan bencana gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai bencana nasional. JK menyebut status bencana nasional apabila pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa sehingga bantuan dari luar negeri dibutuhkan. Hal ini disampaikannya di sela kunjungan ke lokasi pengungsian korban gempa bumi di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat Selasa pagi. Menurut JK, pemerintah daerah dan pusat masih mampu menangani dampak dari gempa bumi di lokasi tersebut. Meski tidak berstatus bencana nasional, penanganan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah berskala nasional. Dalam kunjungan itu, JK menegaskan bahwa pemerintah sedang dan akan berupaya membangun sekolah dan rumah warga yang rusak akibat rentetan gempa 9 Agustus 2018. JK pun berharap para warga tetap bersemangat untuk maju kembali membangun kehidupan ekonomi di Lombok. Pemerintah juga menyerahkan dana santunan bagi keluarga yang meninggal dunia masing-masing 15 juta rupiah serta satu unit kendaraan truk yang diterima langsung gubernur NTB. Truk akan digunakan sebagai kendaraan operasional untuk distribusi bantuan bagi para korban gempa yang berada di tempat-tempat terpencil tidak bisa terjangkau. Darul Masjid Agung Al-Azhar yang terletak di Selong Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melaksanakan Hari Raya Idul Adhah hari ini. Adapun pemerintah telah menetapkan Hari Raya Idul Adhah atau kurban tahun ini jatuh pada hari Rabu besok. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Azhar Haji Yahya mengatakan pihak masjid memiliki Dewan Syariah untuk menentukan kapan waktu dilaksanakannya ibadah Idul Adhah dan Idul Fitri. Beberapa hari yang lalu Dewan Syariah menggelar rapat dan memutuskan bahwa khusus untuk Lembaga Al-Azhar bahwa Idul Adhah jatuh pada hari selasa ini karena berpedoman pada wukuf di Arafah. Menurutnya pagi tadi setelah dilaksanakan salat sholat it di masjid ini yang dilanjutkan dengan prosesi kurban. Yahya mengatakan tahun ini ada 163 ekor kambing dan 13 ekor sapi kurban yang akan dibagikan. Total kupon yang disediakan panitia kurban untuk masyarakat umum sebanyak 900 kupon. Daging kurban mulai dibagikan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Darlun Presiden Joko Dodo berkurban satu ekor sapi di daerah istimewa Yogyakarta. Sapi seberat 900 kg itu akan disembelih di Dusun Ngetal, Desa Margo Agung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman. Setelah serah terima sapi dilaksanakan di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan Senin kemarin, saat ini sapi kurban itu sudah dibawa ke Dusun Ngetal, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sapi tersebut akan disembelih seusai sholat id Idul Adhara Rabu besok. Takmir Masjid Nurul Huda Ludiman mengatakan daging sapi kurban Jokowi itu akan dibagikan kepada ratusan kepala keluarga di tiga kampung setempat oleh panitia kurban. Ludiman mengakui dari pengamatan fisik sapi kurban Jokowi kondisinya cukup baik. Selain memotong sapi kurban Jokowi, panitia rencananya juga akan menyembelih hewan kurban dari warga setempat penyembelihan dan pembagian daging kurban akan dilaksanakan usai salat Idul Adha. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Event. Saudarlun panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi akan melaksanakan safari wukuf terhadap ratusan jamaah sakit sedang dirawat serta mengalami disorientasi pada gangguan jiwa. Berdasarkan data hingga kemarin sore, jumlah jamaah yang harus disafari wukufkan mencapai 389 orang. Jumlah tersebut bisa saja berubah karena bisa saja ada jamaah yang wafat maupun ada tambahan dari jamaah yang sakit. PPIH Arab Saudi memutuskan pukul 07.00 hari ini merupakan batas akhir jumlah jamaah yang perlu disafari wukufkan. Dirjen penyelenggara haji dan umrah PHU Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan jamaah yang mengalami disorientasi akan disafari wukupkan dengan catatan akan dikawal ketat petugas haji. Jamaah yang mengalami disorientasi tidak diibadah hajikan karena mereka masih memungkinkan dibawa ke Arafah. penetapan jamaah sakit yang akan disafari wukupkan tersebut harus berdasarkan keterangan dokter yang merawat. Jamaah yang bisa disafari hukukan yakni mereka yang apabila digerakkan tidak membahayakan jiwanya selain itu juga mereka yang tidak tergantung dengan alat yang tidak bisa dipindahkan Sementara bagi jamaah yang mengalami sakit parah dan sangat tergantung dengan alat yang sifatnya tidak bisa dipindahkan ke tempat lain akan di badal hajikan Darlun Taliban membebaskan 160 warga sipil yang diculik dari 3 bus di wilayah Afghanistan bagian utara. Namun sedikitnya 20 tentara dan polisi masih disandra oleh Taliban. Nyaris 200 penumpang bus diculik dan dijadikan sandra oleh Taliban di dekat Provinsi Kudus pada Senin lalu waktu setempat. Bus-bus ini dicegat Taliban saat tengah melaju ke ibu kota Kabul. Para penumpang bus terdiri dari 170 warga sipil dan 20 tentara, juga polisi Afghanistan. Anggota Dewan Provinsi Kunduz, Gulam Rabbani mengatakan lebih dari 160 warga sipil telah dibebaskan Taliban dan tiba di rumah dengan selamat. Tapi sedikitnya 20 tentara dan polisi masih disandra dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan oleh Taliban. Dua komandan Taliban telah mengkonfirmasi pembebasan warga sipil tersebut. Salah satunya menyebut Taliban tidak berniat membahayakan warga sipil yang sedang bepergian menjelang libur Idul Adha. Namun ditegaskannya bahwa Taliban akan menahan para polisi dan tentara sebagai sandera. Pembebasan warga sipil ini diumumkan Taliban setelah sejumlah roket meledak di dekat area diplomatik Kabul. Ledakan terjadi saat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani sedang memberikan pidato dalam seremoni salat idul adha. Tidak jelas siapa dalam dibalik serangan roket tersebut.